Mitra Kita menjumpai sejumlah iklan perusahaan BUMN di media masa yang menghimbau kalayak ramai untuk tidak memberikan bingkisan apapun kepada pegawainya terkait perayaan Hari Keagamaan. KPK juga menetapkan pemberian parsel ke pejabat negara ataupun PNS merupakan gratifikasi yang dilarang. Namun, momen seperti lebaran ini juga adalah musim penghasilan bagi pengusaha parsel dan ribuan karyawannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda terkait larangan ini? Saya melihat itu bukan benturan yang mematikan. Pasar untuk parsel tetap ada, tapi memang berkurang. Jadi kita harus melihat kalau aturan itu juga penting dan lebih penting dari mengakomodasi pasar parsel. Sampai ke kalangan pejabat atau lingkungan pemerintah itu. Jadi memang kalau benturan-benturan seperti itu ada saja dalam membuat jaka antara pertimbangan sosial, pertimbangan hak-hak masyarakat untuk berusaha. Tetapi kita tetap harus lihat mana yang lebih penting. Ya itu bukan berarti yang namanya pengusaha itu akan, usahanya akan mati kan? Tidak. Kalau pasarnya mengecil, ya mungkin pasar dalam usaha jasa lain kan masih terbuka gitu ya. Menurut saya nggak bisa jangan dibenturkan, kemudian kita seperti nggak ada pilihan. Nih. Karena itu harus ada harus diambil pilihan, yaitu bagian dari upaya untuk menutup peluang-peluang gratifikasinya. Ada saran lain Pak, silaturahmi seperti apa yang sebaiknya dilakukan jika tidak menggunakan parsel? Kalau ngirim kartu kan enggak apa-apa, kunjungan pertemuan kan enggak apa-apa ya. Ucapan-ucapan selamat pakai dalam bentuk kartu masih wajar. Intinya kan sebetulnya yang ingin ditegah adalah pemberian kepada pejabat publik atau ya aparat pemerintah ya. Apa nah, pemberian itu kadang-kadang walaupun nilai materialnya kecil, tetapi efek psikologisnya itu yang juga diperhitungkan ya. Jadi membuat Orang merasa diperhatikan, lalu karena merasa diperhatikan, nanti dalam urusan-urusan tertentu dia sebaliknya yang ingin berurusan dengan pejabat atau dengan aparat itu juga perlu mendapat perhatian khusus. Di situ yang ingin dituju oleh larangan itu, ya. mungkin nilai materialnya kecil, ya. parsel buah dan minum-minuman itu mungkin kecil. Nah, tapi efek psikologisnya ya, itu yang diperhitungkan di situ. Lalu menurut Bapak, apakah kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap usaha parsel skala kecil dan menengah sendiri? Menurut saya peluang usaha itu tetap banyak lah ya. Yang pertama kan Pak bukan berarti pasar parsel tertutup. Di kalangan bisnis dunia swasta itu kan tidak ada larangan. Yang dilarang kan hanya untuk instansi pemerintah atau BUMN. Ekonomi kita ini lebih banyak diperankan oleh swasta dari segi ya, pelakunya. Kemudian skala ekonominya. Ya, yang kedua, ya kalau pengusaha itu memang murni pengusaha atau entrepreneur, mereka mestinya bisa melihat banyak peluang, ya, untuk ya membuat produknya atau memasarkannya. Gitu. Jadi nggak bisa karena ada benturan sedikit, lalu tolong Allah itu benturan itu mematikan, mematikan usaha, mematikan peluang usaha, mematikan sumber pendapatan. Terasa nggak juga ya? Kalau namanya entrepreneur, dia pasti kreatif. Dia jeli ngelihat peluang-peluang. Nah, peluang akan selalu ada. Nah. Demikian pengamat kebijakan publik Andrinov Chaniago. Saya Wendy Lim.